Cek cek kedua 31 Ramayana cek. Ini. Respect Community. Revolution seluruh pemuda Kalirjo. Berdiri sama tinggi, duduk sama darah. Mohon dengan hormat untuk teman-teman Respect Community khususnya dari Ketua Umum Masirul Ketua panitia Mas Yanto untuk segera koordinasi di atas panggung karena acara akan segera dimulai. Kepada seluruh panitia dari Respect Community yang masih ada di luar barikade dimohon dengan hormat untuk segera masuk barikade karena acara akan segera dimulai. Nggih. Di sebelah sini aja, di sebelah sini aja. Biar yang naik Mas Yanto. Yang naik kersane tamriki Untuk teman-teman Respek dari panitia, mohon untuk segera berkumpul. Acara ini akan segera kami mulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respect community. Ayo semangatnya mana? Yang masih ada di luar dipersilakan untuk segera masuk barigade. Dan segala lagi biar acara ini menjadi acara yang benar-benar barokah mohon dengan hormat kepada seluruh penonton seluruh tamu undangan khususnya dari respect community assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Moga semangat siangnya respect community assalamualaikum alamin subhanallah di season yang kedua respect community revolution seluruh pemuda Kalirejo berdiri sama tinggi duduk sama rendah di acara halal bialal yang digelar pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 yang dilaksanakan di lapangan Kalirejo Kecamatan Undaan Kudus Jawa Tengah Kami ucapkan ribuan rasa terima kasih kepada teman-teman panitia penyelenggara khususnya dari Ketua Panitia Respect Community. Dan syukur Alhamdulillah di season yang kedua ini saudaraku Respect Community bisa menghadirkan teman-teman nyupal -teman apa kembali. Semoga saja acara ini nanti bisa berjalan dengan baik dan kami ucapkan ribuan rasa terima kasih yang tak teringat kepada Respect Community. Tema acara halal bi halal kami atas nama segenap dari manajemen Nyopalapa mengucapkan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin barangkali ada kekhilafan kata yang kurang berkenan di teman-teman respect community maupun tingkah laku yang kurang sopan dan santun atas nama manajemen dari Nyopalapa sepindah male mengucapkan minal aidin wal faizin dipun pangapunten nggih dan tema acaranya ini banyak sekali uh, nanti ada sambutan dari ketua panitia juga ada sambutan dari jajaran tim keamanan dan juga ada acara santunan anak yatim piatu luar biasa saya salut saya bangga dengan respect community di sela-sela kebahagiaan di sela-sela respect community eh uh, bergembira namun peduli banget dengan anak-anak yang kita sayangi yaitu anak yatim kasih dulu tepuk tangannya mana untuk respect community luar biasa matur seman wun sebelum melanjutkan acara mungkin ada sambutan yang akan disampaikan oleh ketua panitia monggo oh, langsung berarti ini ada sambutan dari cacaran tim keamanan Kepada Bapak Kapolsek Undaan, mohon izin Bapak Kapolsek Undaan karena siang hari ini respect community kerja bareng dengan jajaran tim keamanan Bapak Polri, Bapak TNI dari Satpol PP dari sahabatku yang tercinta dari Lindu Aji juga ribuan rasa terima kasih atas dukungannya semoga saja acara ini dari awal sampai akhir nanti bisa membuahkan suasana aman nyaman tertib dan terkendali karena saya tahu persis bahwasanya respect community tidak suka tawuran betul respect community cinta damai betul respect community sangat menjunjung tinggi budaya sopan dan santun terima kasih respek sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolsek Undaan semoga Pak Anwar sami wiluceng sami sihat Pak bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kalirejo yang kami hormati Bapak Kapolres Kudus Bapak Kapakop Bapak Kasatres Krim Dan yang paling kami hormati Ketua Panitia Dan seluruh Rekan-rekannya Dari Respek Kalirjo Yang berbahagia Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur Gere Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada siang hari ini Rekan kita dari seluruh Respek Kalirjo Melaksanakan kegiatan halal-bihalal sekaligus memberikan santunan kepada yatim piatu yang ada di desa Kalirejo. Dan pada siang hari ini kita melaksanakan halal-bihalal dengan dihibur dari musik New Palapa, untuk itu saya dari keamanan memohon kepada rekan-rekan semuanya khususnya dari rekan-rekan panitia dan juga para penonton dari desa sebelah ataupun dari mana tolong untuk menjaga ketertiban dan keamanan ya sekarang ini sudah tidak zamannya lagi untuk kita tawuran. ya joget bersama joget bareng inilah wujud salah satu daripada halal bihalal ya kita membersihkan apa yang sudah kita laksanakan satu tahun yang lalu kalau sampai nanti terjadi Keributan dan lain sebagainya, ya mohon maaf kami dari pihak kepolisian ya pasti akan menghentikan kegiatan musik. Padahal mendatangkan new palapa ini dari panitia, dari respek ini susah payah. Urunan sampai segala macem, bahkan sampai sekarang pun biayanya juga masih kurang. ya Untuk itu rekan-rekan tolong semuanya mari kita bersama-sama menjaga kebersamaan, kekompakan dan kita dalirkan bahwa kegiatan ini harus berjalan lancar sampai dengan selesai ya. Mudah-mudahan respect, mudah-mudahan juga sukses apa yang dilaksanakan. Dan tahun depan insyaallah juga mungkin akan ada lagi ya. Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di atas dulu, Pak. Bapak Kapolsek undaan ribuan rasa terima kasih atas samboannya yang baru saja disampaikan. Dan untuk berikutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Kalirejo. Monggo wedal dipun aturaken Bapak Kepala Desa karena waktunya sudah terlalu siang banyak tema-tema acara yang akan dibawakan bareng bersama teman-teman Respect Community. Mohon izin Ketua Umum Mas Irul, Ketua Panitia Mas Yanto, Pak Luray Bundi. Kalau masih lama untuk menyingkat waktu, jadi pun... Oke. Okay. juga kamu ucapkan ribuan rasa terima kasih kepada jajaran tim keamanan Bapak Polri, Bapak TNI yang siang hari ini lagi mengemban tugas kamu ucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolsek Undaan bersama seluruh anggota Bapak Dan Ramil Undaan bersama seluruh anggota Bapak, Bapakku yang dari Polres Kudus, Bapak Kapolres Sugeng Rawuh Uh, juga dari cacaran tim keamanan dari dalmas dari satsabara matur sembanduun atas kerjasamanya selamat menunaikan tugas dan dari sahabatku lindu aji juga ikut serta memberikan nuansa kenyamanan kamu ucapkan sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya dan dilengkapi oleh damkar pemadam uh, matur sembanduun juga atas kerjasamanya dan juga dilengkapi oleh uh, kesehatan dari Ambulan, terima kasih, dari Kesehatan Kecamatan Undaan, terima kasih. Mohon izin kepada Bapak Kepala Desa, Bagaimana Ketua Panitia? Uh, dipun lanjut mawon, betalipun sampun cukup. Dan di acara ini, sebelum acara inti dimulai, ini ada santunan yang akan diberikan kepada anak-anak kita tercinta, anak-anak kita yang membutuhkan kasih dan sayang, yang membutuhkan perhatian kita semuanya, kepada siapa beliau-beliau ini mengadu apabila tidak dengan kita semuanya. Ribuan rasa terima kasih kepada Respect Community yang sangat peduli sekali dengan anak yatim. Dan sebagai rasa hormat untuk teman-teman artis dipersilahkan untuk berdiri semuanya menyambut ananda-ananda tercinta ini lewat lagu Yatim Piyatu. Ki ageng semanggo. Ka Tuhan selalu memimpin panggilan padamu Amin Allahu Amin Dia tepi itu besar di dalam mengaruhi hidup yang penuh Oh, tu alu malim padan saya siang hari ini benar-benar tersentuh bareng bersama anak-anakku yang tercinta yang terkasih yang tersayang Allah akan tetap bersamamu. Semoga saja engkau diberi kesehatan, diberi kesabaran serta atas doa-doanya anakku yang tercinta, anak yatim piatu ini benar-benar barokah bagi Respect Community. Terima kasih Respect Community yang sangat luar biasa sekali dan terima kasih anak-anakku yang tercinta. Subhanallah, Allah akan tetap selalu bersama kalian semuanya. Amin, amin ya alamin. Baik saudara-saudaraku bareng bersama Respect Community. Kerja bareng dengan Ramayana Audio Rental Sound System dari Bratang Kota Buaya Surabaya, Apa Suud Matur Sebaduun dan acara ini langsung live streaming bareng bersama Mike Pro Shooting. Tolol Rizal terima kasih. Baik, melengkapi kebahagiaan Anda bareng bersama Respect Community. Oh nggih, wonten dawuh wonten dawuh. Bapak Kepala Desa Oh ada sambutan sama Bapak Kepala Desa sebentar monggo. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wera jawab ora didakuh mate Kanjeng Nabi. Kaya kyai. Engkang Allah hormati sesepuh pinisepuh, para bapak, para ibu, sederek sedaya kru. Palak nyu palapa beserta para penyanyi dan semuanya. Engkang Allah hormati semua pemuda respek matur suwun. Sampun kompak Dalam rangka Harlah respect kedua Nyupalapa season kedua Sampun sukses dan terima kasih Jenengan sedoyo Sampun ngawontenaken tenaken Santunan Jadi gue seneng-seneng ya peduli sosial karo wong sing Kurang mampu Apa aku wong sing kurang mampu Yatin piatu kan kurang boh kurang paane, boh kurang maane, pokok men kurang, nah, kan možno je. Nah, jadi, kuih, da je taun ke taun, well, karo hal-hal kebaikan, kuih Jadi, kui, selamat dan sukses atas terselenggaranya acara ini, dan juga kami hormati seluruh Fanyu Palapak, saya mohon Anda semuanya kondusif, tertib, aman, saling bisa menghormati dan menikmati hiburan dari Nyubalapa ini dan acara ini bisa berjalan dengan purna dan aman, kondusif, terkendali dan selamat kepada juga Pak Kapolsek Pak yang telah memberikan izin dan mendukung acara ini Pak Kapolsek jenengan tak jaluk nganti purna untuk kecamatan kene Pak, weh kancani aku Pak ini orang-orang jenengan ngeluh sirahku pak matur suun pak kapulsek beserta seluruh anggota kepolisian yang hadir dan pada intinya selamat menikmati hiburan pokoknya hiburan dikali rejolos asalkan juga saling menghormati weh sampai Rino sampai wengi anggar pak kapulsek jepak Anwar Aman Sulaiman sementing kuah jodoh tukaran nek tukaran yuk dikona nanggap dangduten nah weh Nah, hal-hal semacam itu harus perlu diperhatikan. Di sini tempatnya orang yang tidak stres-stres, tapi tempatnya orang yang ingin bahagia. Monggo silakan bereuforia, sing penting kondusif. Dari